Sudah a n d e l e n Bapak d i b i o selamat siang Ya menurut kami gini Bu, itu karena pemerintah terlalu banyak pungutan Mestinya satu aja dari Departemen Perdagangan sama Departemen Keuangan itu jadi satu Jadi otomatis、uh, mereka itu sudah satu loket gitu loh, jadi jangan banyak pungutan Itu kontrak bagi hasil mereka berdua lah Tapi Bia Cukai ini bukan menerima uang langsung Tapi bayarnya langsung ke Departemen Keuangan di Bia Cukai itu パークの時は、a ークの時は、パークの時は、パークの時は、パークの時は、パークの時は、パークの時は、パー u の時は、パークの時は、パーパークのクパークのクの時は、パークの時は、パークの時は、パークの時は、パクの時は、パークの時は、パークの時は、パークの時は、パークの時は、パークの時は、パークの時は、パークの時は、パークの時は、パークパークの時は、パークの時は、パークの時パーパークの時は、パーパークの時は、パークの時は、パーーク Uh, tunai sesuai dengan undang-undang yang berlaku Jangan dimainin lah Terima kasih Terima kasih Pak Dibio Ini sepertinya usulan ya dari Pak Dibio Bapak Gilbert selamat siang Iya selamat siang Bagaimana Pak kalau akhirnya membuat importer memilih jalur ilegal ketimbang resmi Jangan disalahkan importernya、hmm. Kalau kita lihat begini ya, ya. Sudah dijembat dengan pajak バイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイ r はバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバイトはバ Saya sih memang pemerintahan Bagian p e l a b u h a n itu Udah cukup kotor selama ini、hmm. Ya kenapa orang Lebih milih ke jalur ilegal Ya udah bayar resmi aja Masih kena jalur merah mbak、hmm. Terus harus keluar uang lagi Barang dibongkar Dilihat, dicek lagi Kan istilahnya importer juga n gak g m a u r i b e t Dengan kondisi seperti itu Udah yang jalan lurus アだマサワハラスワウワウヤマンニガン、スカリアナジャラワッグラスカンイレガー、ウエアシステムボロンアナジャ Ya, itu pemikirannya import, ya. karena ya termasuk saya juga pemikirannya kalau import sendiri, ya saya bakalan begitu. Karena kita d i p e r k u l i t lah, bukannya、mm -hmm. apa, mau dagang juga susah jadinya masukin barang, apa nanti alasannya, oh nggak sesuai prosedur, HS s udah bener juga, dibilang、uh, ini nggak boleh segini, harganya nggak sesuai,、mm -hmm. banyak alasannya gitu, pasti nanti... Semua barang itu kena jalur merah. Itu yang saya heranin. Kenapa tiap barang datang itu harus jalur merah? Gak pernah kena jalur hijau. Oke,、okay, baik. Terima itu kasih. Itu jadi pertanyaannya. Ya, itu dibenahin dulu lah bagian kelakuannya.、Mm -hmm. Itu aja komentar saya.、Makasih. Terima kasih, Bu Meli. Bapak Sugiarto, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. iya ibu, saya pikir untuk menangkap dalam tanda kutip tikus-tikus itu khususnya di b i a c u k a i、hmm. gampang kok, supaya yang i l e g a l bisa terhapus、hmm. tergantung dari m e n k e u s a m p a i ke dirjen b i a c u k a i、hmm. n y a jadi seandainya kalau ada aparat yang tertangkap di s o g o k dipecat saya percaya itu akan menjadi efek jera h bagi mereka ibu、hmm. jadi tergantung dirjennya sama menterinya kalau betul-betul ada bukti Gampang kalau Bu, bagi yang melaporkan jangan k e n a i n sanksi, karena、mm -hmm. kan istilahnya informanya n daripada DGU.、Mm -hmm. Aku rasa kalau ini dijalanin dan menteri serinya mendengar, ini apu banget. Begitu ketahuan, tidak peduli, pecat.、Mm -hmm. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Rudy, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda, Pak. i Ya,、uh, saya mau mengemaskannya kepada、uh, Pak, mungkin ibu yang tadi yang bilang jalur merah itu、mm -hmm. kalau saya emang terus terang bergeraknya emang di bidang ekspedisi gitu ya、okay. yang berhubungan terus dengan biaya dan cukai.、Mm -hmm. uh, jadi kalau、uh, saya rasa kinerja biaya cukai saat ini cukup baik gitu.、Uh, mm -hmm. Dan untuk、uh, jalur merah jalur hijau itu ada prosedurnya saya rasa gitu aja. Cuma untuk meningkatkan kinerja biaya cukai yang kadang itu kita harus terus terang dari para importer sendiri ya gitu ya kalau bisa jangan bermain pasti mereka juga tidak akan saja m e n a s i t e l a m a t siang Pak Indarso. i y Silakan h Bapak. Iya. Menurut saya hemat saya ya di perdagangan memang sesungguhnya lagi kacau kita juga sedang menunggu. Tetapi pendapat saya sebaiknya pemerintah ambil satu langkah g i mana、uh, ketepatan atau kesungguhan untuk memberikan tarif yang legal. Yang katanya tuh bebas, tapi ternyata di lapangan tidak demikian. p u n g u t a n ini dan itu, di mana semua informasi tidak jelas bagi kami, sehingga kami menunggu, dan ternyata di luar juga masih banyak penyelundup. Sehingga keputusan yang pasti, itu yang kita tunggu. Terima kasih. Selamat sore Pak Bily. l Selamat sore. s i l a k a n Pak Bily. l Tahun lalu saya ada masukin mesin dari China ya. Saya tuh memilih jarur legal, saya pikir tuh saya bisa urus sendiri lebih mudah. Lebih mudah dan lebih murah ternyata Tidak Ternyata itu b e a c u k a i ini sangat memanfaatkan Kelemahan kita gitu Ya memang sih yang jual mesin dari sana t u h juga agak kurang ajar Dokumennya kurang lengkap gitu Kita d i p e r l s k a abis-abisan ya Bahkan terakhir sebegitu lengkap Semua dokumen udah lengkap Itu malah dibilang、e, Kepalanya lagi ini Nggak masuk dua hari keluar kota Kita disuruh tunggu Tetap bayar gudang Bayar apa Nah, ini yang terjadi, Mbak. Sebenarnya ya, dengan kemarin baru buka apa itu yang n a t i o n a l Windows di Tanjung p r i o k itu, saya berharap t u h bisa lebih baik, gitu loh. Tapi, saya masih pesimis, deh. Sama orang-orang b e a cukai, mereka mau hidup dari mana. Gaya hidup mereka mewah, handphonenya bagus. Ya, itu dari hasil-hasil di Karam itu, gitu loh. Nah, pemerintah harus bertindak, deh. Jangan, jangan nutuplah. Sebenarnya kita masukin mesin juga untuk membuka lapangan kerja, gitu loh. Susah, Mbak, di sini. Itu benar-benar itu m u s i e yang kalau ketahuan, ketangkep, memeras itu menjadi hukum apa ya, potong tak jari atau gimana gitu makasih. ya, Pak Entang selamat sore Pak, Pak. silahkan kalau menurut saya legal dan ilegal atau jadi juga pelakunya sebenarnya cuma dia bisa melibatkan orang lain jadi kenapa ada peluang ilegal ya memang itu sengaja diciptakan Siapa sih orang yang mau menembus birokrasi yang sedemikian sulit, rumit, gitu. Jadi orang akan mengambil jeruk p i n t a s Dan kalau jelas saya n g a m b i l jeruk p i n t a s negara tidak diuntungkan. Ya, yang memberikan peluang ilegal itulah yang diuntungkan. Ya, kita maaf ya, bukan berarti s u h u d o n tapi memang k e n y a t a a n y a prakteknya seperti itu. Kalau lewat jalur resmi ya dia ingin dapat untung, pemerintah dapat sedikit Tapi kalau jalur resmi, yang non-resmi, dia sendiri yang dapat untung Pemerintah tidak ada apa-apa Jadi gitu dari saya, Pak Terima kasih Iya, Pak d a n i selamat sore Sorry, Bu. Silakan o r e Bu. s a n i bukan hanya di b e a Cukai, Bu Semua perpajakan Indonesia ini kacau balau, Bu Alo? Iya, Bapak, silakan Saya bukan hanya di, di b e a Cukai saja, Bu Perpajakan semua, a d a p a r t e m e n k e u a n g a n ini bawa prok, Bu Atasnya ke bawah Aja, Terima kasih Pak Bobi Selamat sore. Selamat sore Silahkan Ya saya kira ini Satu hal yang harus mungkin seluruh custom Dan k a r e a w a n itu mesti dibuka Di tempat terbuka dengan kaca transparan Karena saya rasa Belum ada loh mbak Satupun pejabat yang murni Menjalankan peraturan gitu berusaha Memasukkan denda ke kas negara Enggak kita malah diajak Nah kalau kita n g gak ikut dengan ajakan mereka Kita pasti dipersulit Zaman sekarang udah agak lumayan ya Kita kalau masukin k o r a n mereka agak takut gitu loh Tapi saya berharap kalau ada yang kena masalah Jangan mau deh bayar-bayar Masukin aja ke koran kompak Setiap hari terus sorot pakai TV One atau apa gitu Biar pada k a p u k i t u orang Itu mah maling semua disana Itu bener-bener sarang penyamun Kalau kata orang dulu tuh makasih Silahkan Iya saya cuma mau komentar saja Kalau ngomong bea cukai Itu sama dengan sarang penyamun Jadi yang lebih penting kalau mau di situ KPK taruh di situ, KPK yang benar-benar bersih i t u Itu baru mungkin bisa ada p e n e g a k a n aturan main Karena persoalan-persoalan kecil yang namanya di Tanjung Priuk i t u saya bicara Tanjung Priuk i t u Itu kalau KPK itu seribu satu macam alasan itu untuk mempersulit uh, uh, pelanggannya kalau tidak ada uang Itu dengan pelanjang dan terang-terangan itu Itu sebaiknya itu KPK、uh, duduk disitu, benar-benar kasih sok h c terapi seperti dulu Supaya oknum-oknum yang biasa merajalela, yang perutnya sudah buncit-buncit itu Yang b i s a n y a hanya menekan-menekan, mempersulit, itu dibinasakan semuanya Terima kasih Ya, terima kasih Pak Adi s a、oh, a t s o r r y Silahkan Pak ya, Saya ingin menanggapi kayaknya semua ini menyalahkan b e d a j u g a Kebetulan saya juga bergeraknya di ekspedisi lah gitu ya <tuh> kalau saya lihat di sini kalau semua kita komplit itu dokumen dipenuhi tidak ada masalah terkadang pengusaha juga yang, yang mengajak bermain gitu loh kalau dokumen n y a kurang komplit ya itu aja sih Hanya itu aja. terima kasih baik Petra b u s n e s yang terakhir saya terima Pak Budi, selamat sore halo silakan Pak Budi Saya pikir memang kita Saya seperti Bapak yang tahu sama tadi ya Saya juga i m p o r t e r resmi Kalau kita semua urus dokumen Saya pikir gak masalah、uh, Yang penting kita hanya semua isi formulirnya Itu aja, kalau soal masalah uang a n terpambil Itu jumlahnya sedikit sekali lah Enggak seperti yang seperti Bapak-bapak yang tadi itu bicarakan Saya i m p o r t e r resmi gitu aja Semua saya terdaftar barang saya、yeah. Oke,、okay, makasih Halo, selamat sore Pak Yono Selamat sore. Ya, silakan Pak dengan komentarnya. y a kalau menurut saya importir itu mendingan tempuh jalan normal, artinya bukan jalan ilegal, tapi dokumen dia siapin. Memang sering sih、uh, kita harus terpaksa menempuh cara ilegal karena dokumen nggak ini, nggak nggak n nggak sesuai gitu. loh Tapi juga nggak jarang dengan dokumen yang lengkap pun kita masih dikerjain. Apalagi kalau dilihat, wah yang punya nih orang ini, ini, ini, wah langsung tuh dikerjain Dan b i a y a cukai itu, seluruh yang namanya cukai-cukai itu termasuk custom Itu emang begitu pak kerjanya Contohnya saya kerja di satu gedung nih di Sudirman Itu sebanyak tuh orang asing tuh Mereka nanti kalau mau lebaran, maupun mereka mengada-ngada tuh datang Bilang, oh di surat yuk u r a n g ini kurang, di denda Itu baru dari custom ya, belum dari p o l d a dari kependudukan Wah pak, ini kacau negara ini, semua itu harus dibantai tuh orang-orang itu Biar negara kita ini lebih maju Jangan main model t o l o n g begitu, itu orang-orang a s i n g pada m a u d a t a n g n y a udah syukur masih d i t o l o n g begitu. Makasih. Iya. Terima kasih, Pak Yono. Pak Teddy, selamat sore. y a sore, Pak. s i l a k a n Pak. Ya, kalau menurut saya,、ya. memang、uh, pemerintah ini tidak f o k s i s t a n Pak、uh, Teddy, maaf, maaf sebelumnya, Pak Teddy, tolong dikecilin volumenya, radionya, Pak. Iya, a m a t Iya, s e t o r Iya, s e o r i s t e Iya, s t e Iya, s Iya, s l a m a t s i a s e l a m a r e i a s e a m a y a l r e Iya, s a t y a l Iya, t y a Banyak sekali contoh ya, yang sudah berjalan selama ini. E, sebenarnya e, penerapan e, beba, e, pasar bebas di Asia ini,、e, sebenarnya dampak langsung atau tidak langsung sebenarnya sudah berlaku sejak lama. Kami lihat memang sudah banyak sekali produk-produk dari luar yang memang sudah beredar. Itu pun sebenarnya permainan daripada、e, importer, 日本のパンの西は、これがカナタファクサ。カナカラマイカシダ、マウヤカナ、バニャスカリ、ハバタン、ヤンマ c カダビス、バこれがアダアダイン、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 キ itaya、ナチュマディ、ビアチュカイラ、サマー、サマー、パジャクジュガ、ディパジャコ a ン、バナラジャ、サマー、ディカジャイ、キリ、ウジュンウジュン、エルイス、ムノシア、ジャタ、ヤン、ラジュー、カンジャダ、タニヤ、イトウ、ホクマニャロスダフル、カロナマイトムサハ、トゥナマイオラントムサハ、ジャリ、プウワン、ジャリウントゥ、アダ、プウワン、ヤジャシタ。 Uh, resmi susah, yaudah、uh, gelap. Itu aja intinya. Tapi kalau penguasa pejabat diberi wewenang, tapi masih mentalnya begitu. Wah, itu mesti double. Terima kasih, ya.、Yeah. Terima kasih, Pak Osman. Pak Yos, selamat sore. Selamat sore Pak. Silakan, Pak. Itulah problem di negara kita, Pak. Ya, hukum dibuat. ファンクンパーインテストラトパークサー、ファンクンパーンタルツラ、ンクンパラ、フンクンタルツパーメラ、ファンクンパーメンタルツラ、ファンパーメンタルラ、ファンクンパーメンタルツラ、ファンクンパーメンタルツラ、パーメンタルツラ、ファンクンーパーメンターメンタラ、ファンパーメンラ、ファンクンパラ、フンパーメンラ、ファラ、ファンタルツラ、 b a h kan mereka yang ngatur Pak berapa harus dibayar ke negara misalnya harus bayar seratus juta kita disuruh bayar cuma dua juta cuman disuruh kasih ke mereka tiga puluh juta kita mau nggak mau m s t i ikut kalau e nggak barang kita dipersulit ini udah banyak seperti ini mereka yang ngatur bukan kita yang minta gitu loh kalau kita nggak ikutnya serba susah makasih